Drama Masingka Radio Muslim Memurnikan Akidah Menebarkan Sunnah Jadi prinsip ketika orang itu punya riba Prinsipnya adalah Yang penting tidak dimanfaatkan Untuk kepentingan pribadinya Sehingga Para ulama mengatakan Ya seperti orang membuang Najis, ketika dia membuang Najis Siapapun yang nemu Dia gak bakalan pikir panjang Ya sudah, mau, mau dimakan ayam, mau dimakan lele Mau dimakan siapapun terserah Riba juga seperti itu Ketika ada orang punya uang riba Kemudian dia buang kok dimakan ayam ya, Doyan gak pitiknya? Orang doyan Terus gimana? Tidak ada penerima selain manusia Sehingga bisa Dimanfaatkan oleh orang lain Bisa dimanfaatkan untuk bangun masjid Ini sebagai manfaatwanya Syahabdulillah Jibrin Bisa diserahkan kepada fakir miskin Termasuk bisa juga dimanfaatkan oleh mereka yang sedang membutuhkan menutupi bayar utang ribanya. sehingga riba ini dipakai untuk nutupi pribadi yang lain. Atau riba orang lain. Dan enggak jadi masalah yang penting pemiliknya tidak memanfaatkan. Wallahu a'lam. Baru, Baru saja Anda menyimak drama singkat Radio Muskat.